Ini baru pertama kali dan satu-satunya di dunia yaitu terbitnya Quran Digital untuk Tuna Nitra dan inilah merupakan sumbangan terbaik untuk bangsa Indonesia dan kita telah menemukan ternyata kita mempunyai lebih dari 2.500.000 Tuna Nitra dan mereka belum kebagian kesempatan untuk membaca Al-Quran untuk belajar Al-Qur'an. Sangat sedikit dari mereka yang mendapatkan kenikmatan ini, maka dengan terbitnya Al-Qur'an yang khusus untuk nenetra dengan versi digital, ini adalah merupakan nikmat yang perlu kita syukuri dan kita semua umat Islam hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bergabung untuk bersama-sama terlibat dalam gerakan wakaf ini. Inilah Al-Qur'an digital pertama telah diterbitkan oleh Yayasan Ali Jabir Indonesia dan saya pribadi dan semua kawan-kawan dan para sahabat semua di mana pun anda berada berharap agar anda bisa terlibat dalam wakaf Al-Quran ini